Kadang-kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu Terlalu diistimewakan gitu Mengistimewakan yang hilang Itu, itu gak ada kerjaan Mengagungkan yang hancur Yang sifatnya fana Ah rasanya biasa Apa yang mau dibanggakan sih Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal Gelarnya pengen sama Dengan yang dianggap ringan atau rendah Status sosialnya itu Jadi beliau ini Abba sesibuk-sibuknya Itu masih berpikir investasi Saya boleh sibuk, enggak dapat semua hadis Nabi Tapi anak saya Mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh enggak mendapatkan semua Quran Tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran Cara berpikirnya siapa Yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti Di dunia itu semua Semua dunia itu jadi ya, sementara aja, gak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu, itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan? yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin atau dengan yang disebut miskin. Maaf kalau ada orang disebut miskin meninggal di papan misalnya ditulis apa? Di papan nisan ditulis apa? Almarhum. Al yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya ya kan? Ya. Tuh, jadi enggak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan tuh hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua cita-cita membanggakan anak di dunia boleh-boleh saja, tapi patut diingat itu sementara. Anda silakan sekarang, sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S4, Rupuk 3, silakan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, di Singapura, Singapura silakan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa. Karena pun anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo? Apa anda kira yang jago fisika itu anak anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan tidak ada yang istimewa.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 Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga Kalau rakyat yang meninggal Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum Ternyata pejabat juga pengen begitu sama juga Saya belum pernah dengar Nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya alma'un ya Gak ada Tetap almarhum juga Jelas ya? Nah maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini Perlombaan yang sejati itu adalah Perlombaan untuk kehidupan yang abadi Yang gak sana lagi jadi kalau pada saat itu unggul, unggul selamanya karena nggak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai, walaupun itu hanya bagian dari satu sayap bu nyamuk saja, ya tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang inkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan nggak adil di situ karena itu sifatnya hanya ujian saja pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah lah. Awas ya. Di risalah Islam itu itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas, lebih visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya, maaf ya. Saya lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Abadi. Masa. Huh? Salat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Abadi. Enggak. Hmm? Di Kiai itu ada mobil Innova. Tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh? Pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh? Oh. Yakin. <laughs> Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah Itu lebih bagus. Ya. Yeah. Jangan dipotong sampai situ ya. ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero, ya. Awas yang punya mobil Ginopa, anda potong royalti kena. <tuh> <tuh> Paham? Abbas itu begitu. Anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Difirawakannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan Sekarang gak ada lagi ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada ya kan? Jadi belum selesai kehidupan Sudah hilang juga viralnya Akhirat itu selamanya Dan biasanya begini biasanya Kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah Atas kehendak Allah Itu abadi melintasi setiap masa Jadi ada yang viral karena berita Ada yang viral Karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah Itu melampaui zamannya Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang Nah Abbas itu berpikir Saya boleh sekarang jadi pebisnis, pedagang Tapi anak saya Mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi Maka anak kecil ini Sejak dini Mengikuti Nabi Sejak dini Lekat dengan Nabi Maka ketika Nabi tidur pun Itu ikut berkunjung Karena keluarganya Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum gelap balik, belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu kata beliau, duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khowatis maswara Ali Imran, kemudian thumma dhahaba ila shanin muallaqa ke tempat tertutup fatawadda, itu kan? itu ada semua rangkaiannya itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur, ya, cara bangun tidur sampai salat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam. Oke? Ya. Makmum berapa? Satu boleh? boleh. Dua boleh? tiga boleh? empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? empat. Laki-laki imam makmum? Imam baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus sini. Kalau satu satu satu begini, satu laki-laki kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan? Ya kan? Yang imam ini makmum ini kan, tadinya di belakang tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balik gitu. Ini dewayati dua belas, satu paket termasuk salat kemarin kan kita tarawih kan salat malam, yang dua rakaat dua rakaat itu kan, ya salat malam yang sampai sebelas itu tambah kafir paten dua, itu dewayati ini. Yang salat tahajud malam yang sebelas rakaat tambah kafir paten dua, ini riwayatnya ini. Tutup dengan witr satu rakaat, itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah anda, sepeninggal Nabi SAW, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Begitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang berdagang misalnya, ibu rumah tangga dan sebagainya. Boleh tidak apa-apa, saat ini kita mungkin belum maksimal. Tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan di akhir. Tolong ya. Tolong pulang dari sini dilihat. Anak, Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi dari Quran. Untuk pelita di rumah. Tuh. Penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan. Mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan. Gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah tiba kemudian, dia melihat anaknya yang kecil sedang meraja'ah. Amma yatasa'alun. Bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, anda sedang rapat, mau rapat, dikirimkan di video anak anda tiga tahun membaca surah Al-Ikhlas. Itu hati tenang. Itulah Quran. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian. Sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya. Untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radiyallahu ta'ala anhu. Tapi anhumah. Untuk Abdullah dan bapaknya.